Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Lebih dari 700 ribu masjid dan jutaan musolah berdiri di setiap pelosok daerah. Jika musim haji datang, tak kurang dari 200 ribu orang jemaah Indonesia diberangkatkan menuju tanah suci. Bahkan seringkali jumlah tersebut melebihi kuota yang diberikan. Peningkatan kesalahan individu umat muslim Indonesia saat ini dirasa berbanding terbalik dengan realitas kesalahan sosial yang terjadi. Kemiskinan, korupsi, kemunduran moralitas, kekerasan sosial, hingga pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia masih sering terjadi. Bahkan tak sedikit dari nasib anak-anak yatim pun seakan terpinggirkan. Di dalam agama Islam sendiri, bukankah mengharuskan. Kesalahan yang baik adalah taat dalam hablumin Allah, namun juga apik dalam membangun hablumin Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wa astaghfirullah Wa la hawla wa la illa billah Assalatu wa ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Amma ba'd Pemirsa Cahaya Hati Rahimahkumullah Alhamdulillah Kita bertemu lagi dalam muhasabah Pagi ini Kebetulan kami berada Di Masjid Pondok Pesantren Kuliatul Quran Al-Hikam Depok Dan di masjid ini Hadir pula Jama'ah Majlis Taklim Al-Istiqomah Dari Lampung Juga Majlis Taklim Muslimat NU dari pondok capi. Mudah-mudahan yang hadir di masjid ini dan pemirsa di rumah senantiasa mendapat rido dan barokah Allah. Amin. Ibu dan pemirsa, eh, pernah suatu saat barangkali kita melihat tetangga kita senen kumisnya bagus. Salat malamnya juga kelihatan rajin Tapi tengkuknya dalam sekali Alias pelit Pernah ngelihat gitu enggak? Banyak Ini fenomena di tengah-tengah masyarakat kita Tentu saat ada seorang sahabat Datang kepada Rasulullah Sahabat ini sesungguhnya memberikan pujian yang luar biasa kepada salah seorang yang memang begitu tekun dia berwirid berzikir membaca Al-Quran di masjid kata sahabat ini wahai Rasulullah si fulan itu solehnya luar biasa kata Rasulullah kenapa kamu bilang begitu Iya Rasulullah kalau saya sebelum sampai masjid, saya selalu sudah lihat sesampainya dia dalam keadaan kusuk berwirid, kusuk berzikir, kusuk membaca Al-Quran. Nanti kalau saya sudah pulang, wahai Rasulullah, saya pun masih mendapatkan dia melanjutkan wiridnya, melanjutkan zikirnya, melanjutkan membaca Al-Quran dan seterusnya. Maka Rasulullah bertanya, apa dia punya anak? Apa dia punya istri? Dijawab, iya. Nah, kalau dia cuma berwirit, berzikir terus, siapa yang kasih makan anak istrinya? Sahabat ini menjawab, bahwa Rasulullah yang memberi makan anak dan istrinya adalah kakaknya. Maka Rasulullah menjawab, oh, berarti yang soleh itu kakaknya. Maka, saya ingin mengajak pemirsa, seringkali ukuran-ukuran kesalehan kita, itu adalah ketika, kita melihat orang ini sholat, kita melihat orang ini puasa, kita melihat orang ini baca Qurannya bagus. Sepertinya selesai di situ. Tetapi bagaimana sebetulnya proses habluminan nasnya? Ini adalah proses habluminan Allah. Bagaimana proses habluminan nasnya? Kita bisa melihat bagaimana sesungguhnya Allah mengingatkan kepada kita semua. Dalam surah Al-Mutasir kita bisa membaca bersama-sama A'udzubillahimina syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Masalakakum fisaqar Qalu lamnakum minal musallin Walamnaku nudaimul miskin Coba. Siapa yang akan masuk neraka sakor Apa yang menyebabkan orang itu masuk neraka sakor Nah orang-orang yang sudah ada di dalam neraka sakor menjawab Kami memang tidak melaksanakan sholat Tapi yang saya ingin garis bawahi adalah Kami tidak pernah memberi makan orang-orang yang miskin ini PR kita bersama. Lihatlah bagaimana Islam mengatur sangat rapi sekali. Ada infak. Ada sodako. Ada nanti zakat. Ada hibah. Macam-macam cara Islam mengajarkan kepada pengikutnya supaya... Berbagi kepada yang lain Ini adalah proses Hablu minan nas Masih ingat gak Cerita Fir'aun Bagaimana ketika Begitu berkuasanya dia Sampai akhirnya dia Minta dipertuhankan Dia baru mengakui Allah Sebagai pencipta Allah satu-satunya yang pantas dipertuhankan pada saat dia sudah di tengah laut merah pada saat itu Israel sudah di sini sudah mau dicabut nyawanya terlambat menyadari bahwa dia adalah manusia yang doib dia tidak pantas dipertuhankan sama halnya ketika orang menumpuk-numpuk hartanya kemudian dia baru ingat bahwa ada sebagian harta yang dia punya mestinya adalah haknya Orang yang fakir, haknya orang visabilillah dan seterusnya ketika Israel sudah di sini Ada kecenderungan manusia itu ternyata pelit Nah mungkin di antara pemirsa jamaah ada yang punya keluarga Kenapa ya sepertinya hidupnya itu dirundung kesulitan terus menerus Hari ini rumahnya dibobol maling, besok lagi anaknya sakit, besok lagi mertuanya kenapa dan seterusnya. pernah tidak lihat fenomena begitu? Nah, ketika kemudian kita lihat begitu, Allah sebetulnya memberikan ruang. Janjinya Allah, ma'yar taqillah ya jalallahu makhrajah, wa yarzuk humin haytulayyathasib. Janjinya Allah. Siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan berikan jalan keluar Persoalannya adalah mungkin pemirsa Kategori bertakwa ini seperti apa Saya ingin mengajak kepada kita Ini yang ada di dalam surah Ali Imran Saya ambil penggalannya Kalau nanti bisa dilanjutkan di rumah Auzubillahimmanasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Wasari'u ila maghfiratin birabbikum wa janna wa jannatin 'urduha as-samawaatu wal lil-muttaqin. Nah. Segeralah kamu minta ampunan kepada Allah. Dan Allah memiliki surga yang seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa yang disiapkan surga yang seluas langit dan bumi itu? Alladzina yunfiquna fis-sari wa ad-dara. Mereka yang menginfakkan hartanya. Lagi sedih dia tetap membagikan Anugerah yang Allah kasih kepada orang lain, apalagi dalam keadaan bahagia. Setelah itu, wal kadiminal ghid, orang ini bisa menahan amarah. Wal afina 'annas. Lalu maafkanlah kesalahan orang. Ada mungkin kalau Orang ya kalau pakai bahasa Jawa itu saking jengkelnya sudahlah seandainya kamu jadi daun tidak bakalan tak sobek daun ini saking tidak maunya dia bersentuhan itu mungkin menjadi penyebab kenapa persoalan persoalannya beruntun kenapa rizkinya juga kelihatan jauh rizkinya kelihatannya sempit dan seterusnya. Salah satunya jangan-jangan dia tidak bisa mengendalikan amarah, jangan-jangan dia juga tidak bisa mudah memaafkan orang lain. Wa wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, mungkin di antara ibu-ibu ada yang mau disampaikan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibu Buji Rianti dari Muslimat NU Pondok Cabe Saya mau bertanya Ibu Bagaimana sikap kita terhadap orang yang selalu jahat kepada kita Sedangkan kita selalu berbuat baik kepada dia uh, Apa yang harus kami lakukan karena Orang itu selalu menyakiti kita. Itu pertanyaan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang lain, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hemis Alastri dari Muslimat NU Konakcabi. Ustazah, saya mau menanyakan bagaimana menerapkan diri kita dalam lingkungan yang kurang baik di, di lingkungan kita ada penjahat pencuri mabok nah itu yang akan saya tanyakan Bikin, itu saja saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Quran itu begini bu kalau ibu mau mengajak lalu doaillah sabi lirab bika bil hikmah nah ini memang harus bijak nah Bijak ini tidak mudah karena ibu sudah tiap hari ah dia mah kalau di kelompok-kelompok itu sering kali teman-teman bilang ini mah TM, TM itu apa trouble maker. Di mana bikin masalah. Nah, kalau sudah seperti itu bil hikmah. Kata Quran, ajaklah mereka bil hikmah dengan bijak. Lalu bil mauidatil hasanah. Bil mauidatil hasanah ini memang perlu keteladanan. Jadi kalau misalnya ada orang pintar memberikan nasihat, belum tentu juga bisa layak diteladani. Iya kan? Banyak yang ngomongnya baik, tapi ternyata nggak bisa diteladani. Lalu, kalau Quran mengajak kita, Wajah bilatihi ahsan. Kalau ibu nggak kuat, ibu boleh berdebat. Gitu. Ibu sudah mencoba memberikan keteladanan. Pokoknya di RT kita ini tidak boleh ada yang buang sampah sembarangan. Dia suka-suka, ada kan yang begitu. Ya. Nah, sudah begitu diajaklah kata Quran bil mujadalah wajadilhum billati hiya ahsan. Terpaksa, Bu, diajak berdebat. Jadi orang seperti ini karena diingatkan baik-baik juga enggak berasa. Dia merasa paling benar, diajaklah berdebat. Nah, perdebatan ini bila tihi ahsan. Jadi kita mencari kebaikan dari proses perdebatan itu. Bukan mencari pokoknya yang penting saya menang. Pokoknya dia harus takluk dan seterusnya misalnya. Tidak bisa seperti itu. Kalau misalnya kita mau mencoba meningkatkan kesolehan sosial kita. Sehingga tidak mengukur hanya dari sholat wajib. Puasa Ramadan wajib senin kemis sebaiknya kita lakukan Tetapi hablu minan nas tetap harus dijaga Kalau Allah kasih rizki kepada kita Ingat bahwa rizki ini kotor Ada sebagian yang harus kita kasih baru rizki ini bersih Nah berikanlah kepada yang berhak Tanpa harus menunggu satu tahun haulnya baru ibu zakat Khawatirnya nanti belum satu tahun kita dipanggil dari bahan Allah, maka sodako, maka infak. Ini sebetulnya ajaran di dalam Islam ini kan bolak balik orang yang bertakwa, aladina yungfiku navisarok wadoro. Berinfak itu memang dianjurkan dalam keadaan kita susah maupun dalam keadaan kita senang. Ini juga surah Taubah. Allahina amanu wahajaru wahajahdu fi sabiillillai bi amwalihim wa anfusihim akdomu darajatan indallahu la ikahumul faizun orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan kemenangan di dunia dan di akhirat e, kita akan tutup muhasabah kita dengan membaca doa bersama kemudian nanti kita membaca ikhtiraf Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Allahumma inna nas'aluka salamatan Fi din, wa'anfiyyatam Fil jasad, wa wa'ziyatam Fil al almi, wa barakatam Fil rizqi, wa taubatan qabla Al maut, rahatan inda al maut Ma'furatam ba'da al maut Allahumma hawin alayna Fi sakaratil maut, wa'annajatam Yannar, wal'afa'in Dal hisab, ya Allah Berikan kami kekuatan Untuk bisa menjalankan Perintahmu, menjalankan Perintah Rasulmu, menjalankan jadi istri-istri yang salihah menjadi panutan bagi umat ya Allah berikan kami kemampuan untuk bisa menjaga amarah kami, berikan kami kemampuan untuk membuka pintu maaf kami berikan kami rizki yang luas barokah. berikan kami kelompok hambamu yang ahli ibadah, kelompok hambamu yang ahli sodako, kelompok hambamu yang ahli takwa. Rabbana atina fid dunya hasana, wafil akhirati hasana tawakina azaban nar wadkhil naljan natam al-abrar Ya Aziz ya ghaffar ya Rabb al alamin wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam walhamdulillahi rabbil alamin pemirsa cahaya hati rahimakumullah jambahan muhasabah kita kali ini akan bermanfaat mendapat ridha dan barokah Allah. Amin. Wa al-mafik ilaa akuamitorik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.